Mitra bisnis, mulai Jumat minggu ini, pemerintah melarang peritel modern seperti supermarket mengimpor langsung buah dan sayuran. Yang boleh mengimpor hanya importir terdaftar, yang mana sekarang juga tidak boleh menjual langsung ke toko, tapi harus ke distributor terlebih dahulu baru ke toko retail. Kebijakan ini dinilai hanya menambah rantai distribusi menyebabkan harga naik dan merugikan konsumen. Untuk membicarakan hal ini, saat ini saya telah tersambung dengan Bob Sadino, pemilik Campcheck. Om Bob, bagaimana komentar Anda? Maksudnya impor langsung itu kan ada importernya ya, jadi banyak sekali mereka-mereka yang punya usaha retail ini biasanya mereka dapatkan dari importir ya. Dan uh, tentang larangan impor ini saya sangat setuju ya. Bagi apa-apa yang sudah bisa dihasilkan dalam negeri ya itu adalah barang-barang yang bisa dilarang impor. Tetapi yang belum bisa diasahkan dalam negeri, kita punya pengalaman 10-15 tahun yang lalu juga pernah larangan ini dikeluarkan untuk negeri ini gitu loh. Hasilnya dengan tujuan melarang import agar si petani-petani ini menaikkan volumenya, menaikkan uh, kualitasnya agar bisa sama dengan kualitas luar negeri yang akhirnya kita nggak usah import lagi. Itu tujuan yang yang sangat itu tujuan yang sangat murni ya dan sangat uh, bagus ya cuman di dalam praktek karena orang-orang tidak terjun di lapangan jadi ya apa yang terjadi ya akhirnya buah-buah Indonesia tuh harganya mahal dan mutunya asal-asalan karena <laughs> karena toh dia enak bermain bermain di lapangan yang tidak ada saingannya karena barang-barang saingannya itu dilanang import. Sekarang gini, contohnya Anda ambil saja yang pegampang ya buah jeruk itu ya itu uh, dari luar negeri ya, dan itu murah sekali dan itu enak sekali dan tidak ada jeruk yang sama dengan itu yang dihasilkan uh, lokal gitu. Ya. Nah sekarang dalam bidang sayuran saya juga sebut salah satu contoh saja. Water dari luar negeri itu sangat lebih murah dari water lokal dengan kualitas yang sangat tinggi yang tidak bisa dilipat-lipatkan artinya sangat bagus sekali kualitasnya ya dan sangat murah. Ya kan? Lah ini kalau itu dilarang mau apa dong, ya? Jadi saya pikir peraturan melarang impor sayur dan buah-buahan tanpa diperinci yang yang bagaimana itu saya kira itu satu keputusan yang sangat pincang gitu. Bagaimana jika dalihnya adalah untuk melindungi buah-buahan asal Indonesia dan bisa bersaing dengan luar negeri? Ya terus sang aja enggak ada buah-buahan Indonesia yang mau dimakan oleh orang Indonesia gitu loh. Selama masih ada impor pasti orang milih impor. Nah, kita Bersaing secara bebas dong, jangan secara seenak sendiri dong, ya kan? Kalau buah-buahan itu makan waktu belasan tahun kan, nggak mungkin besok-besok terus bisa bersaing, nggak mungkin. Nah, lalu bagaimana dengan rantai distribusi yang panjang dalam sistem impor buah dan sayuran yang baru ini? Apapun, apapun ya, sistemnya ya, ini saya kira keputusan yang sangat pincang gitu. Karena kita belum bisa memproduksi apapun yang kita impor di dalam negeri, umpamanya sayur-sayuran, ini katakan saja uh, di tempat, saya ada saladaya lattus ya lattus ya. itu banyak sekali jenisnya dan jenis-jenis tertentu yang dibutuhkan sekali oleh hotel-hotel uh, dan lain-lainnya itu tidak bisa dikembangkan di Indonesia. Jadi kalau lattus itu ada hotel itu yang sangat membutuhkan yang kita menyuguhkan kepada kelompok tertentu bangsa ini dan terutama bangsa asing orang asing masalah ya makanannya tidak ada di Indonesia ya dia jadi nggak betah dong seperti kalau saya pergi ke negeri Anda gitu karena di sana nggak ada pete, dilarang impor pete. Ini ke ya saya rada kecewa dong makanan saya pete kok. Nah lalu apa saran untuk pemerintah Om? Silahkan bikin peraturan-peraturan tapi yang seimbang lah jangan yang pincang gitu ya seimbang buat semua orang dong jangan seenak sendiri aja gitu ya kan? Namanya udah berbeda ini nggak bisa begitu orang tuh diberi pilihan yang import ada yang lokal ada silahkan pilih karena kita mendengar takut kalah jadi dilarang aja itu paling gampang itu namanya pikiran tol kan gitu. Demikian Bob Sadino. Saya... Saya Fahmi Andrian.